Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min say'ati amalina. Man yahdihillahu falamubillalah Wa man yublil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa la nabiyya ba'dah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 Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yub'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal haddi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha Fainna kullu muhdathin bid'ah, akullu bid'ahan dzalalah, akullu dzalalatun fil nafar. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita bisa mengaji, ya, atau mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan membaca kita kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menumbuhkan rasa uh, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, dan yang paling penting juga adalah membuat kita selalu ingin mengikuti langkah beliau, mengikuti ajaran beliau SAW. Dan ini adalah usaha terbesar kita, agar kita menjadi umat beliau, umat yang benar-benar sejati kepada Rasulullah SAW yaitu kita senantiasa mengikuti jejak beliau ya, tata cara ibadah beliau kemudian tauhid beliau dan seterusnya kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya Rabbul Alamin Insyaallah kita akan meneruskan masih pembahasan tentang babu Bab Umaja fi Tawadoi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang tawadonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi menyebutkan ada 13 hadis tentang yang berkaitan bagaimana tawadznya Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah SAW bersabda, لا تطروني كما تروتين نصر بنامرويم إنما أنا عبدون فكُلُّ عبدُ الله ورسولُه. Janganlah kalian memujiku dengan berlebihan. Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang batil Sebagaimana memuji dengan berlebihan orang orang Nasrani kepada putra Maryam yaitu Nabi Isa alaihi sesungguhnya aku hanya adalah seorang hamba maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dipuji secara berlebihan tidak ingin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji dengan cara yang batil dengan isi yang batil maka seorang umat Nabi Muhammad SAW harus memperhatikan batasan-batasan bolehnya memuji beliau dan batasan-batasan yang tidak boleh memuji beliau yang tidak boleh tentunya kalau melampaui batas atau menyamakan Rasulullah SAW sama dengan Allah misalnya sama-sama memiliki sifat rububiyah yaitu perbuatan yang khusus hanya Allah Subhanahu Wa Taala lakukan seperti menciptakan alam semesta Maka jangan sampai kita katakan dengan memuji Rasul Bahwa Rasul juga memiliki andil dalam menciptakan alam semesta Maka ini adalah itra' namanya Diharamkan Bahkan menimbulkan kesyirikan Karena menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu SWT Sama-sama memiliki sifat rugubiah Yaitu mampu menciptakan misalnya Dia meyakini ada makhluk juga memberi rizki dan seterusnya maka ini adalah kesyirikan. Nah, sebagaimana orang orang Nasrani yang mereka memuji secara berlebihan, yang mana mereka memuji dengan kebatilan, mereka meyakini Isa adalah putera Allah Subhanahu Wa Taala, mereka meyakini Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Nah, maka di sini juga bisa kita simpulkan bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya agar jangan sampai berlebih-lebihan kepada beliau sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada nabi mereka sendiri menjadikan nabi mereka seperti itu Tuhan. Ini adalah perhatian yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak jatuh ke dalam praktek kesyirikan menyamakan makhluk sama dengan Allah subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar Batasan mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh ketika memuji Rasulullah SAW Ya memang kita dianjurkan untuk memuji Rasulullah SAW dianjurkan Namun jangan sampai berlebihan Maka jangan sampai apa yang kita, apa yang kita ucapkan kepada Rasul berupa, puj berupa pujian Kita tidak tahu maknanya Hanya sekedar membaca, membaca namun tidak tahu maknanya Hanya sekedar ada di kitab langsung dibaca Maka harus perhatikan maknanya benar atau salah Jangan sampai memuji dengan berlebihan Bahkan yang kita khawatirkan adalah Memuji Rasulullah SAW Dan menyamakan beliau sama dengan Allah Subhanahu SWT Misal dalam hal urububi hanya Allah Perbuatan khusus yang Allah saja mampu Seperti menghidupkan dan mematikan Mengatur alam semesta Menciptakan, memberi riski dan seterusnya Jangan sampai kita beranggapan Ada makhluk yang juga memberikan rizki selain Allah sekalipun makhluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh Nah dalam hadis ini juga poinnya adalah Rasul mengatakan ana abdun katakanlah saya hanya hamba Allah Subhanahu wa taala Di sinilah sifat ketawadhuannya beliau beliau mengatakan saya adalah hamba Allah Subhanahu taala saya sama seperti kalian saya makan, saya minum, saya menikah, saya punya anak, ya. kemudian saya tidur, saya buang hajat. Rasulullah sama seperti kita manusia biasa yang memiliki sifat kemanusiaan. Namun walaupun beliau adalah manusia sama seperti kita, beliau adalah Rasulullah. Putusan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebagai umat beliau harus mengikuti jejak beliau, harus mengikuti sunnah atau ajaran beliau harus mengikuti perintah beliau dan harus meninggalkan larangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik sebagai bukti hak beliau kita penuhi hak beliau kita tunaikan sebagai seorang rasul kita ikuti kita jalankan perintahnya kemudian kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu r.a. Yaitu kata Anas mengatakan Annam ra'atan ja'at ilan Nabi s.a.w. faqalat lahu innali ilayka hajah faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinah shiti ajlis ilayki Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud namun di sanatnya ada seorang rawi yang lemah. Namun ada hadis yang semakna dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih dari uh, sahabat Anas bin Malik juga, namun dari jalur Hamad bin Salamah, dari Thabit bin Aslam al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadisnya sahih, yaitu kata Anas bin Malik, anna mra'atan kana fi aqliha shay'un faqalat ya Rasulullah innadi ilayka hajah faqala ya ummah fulan. Panduri ayat-ayat sikit, hatta aku dia laki حاجatak, حاجatak, fakola ma'ahah fi baki turuk hatta farawat min hajatihak. Jadi kata Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi kita baca di riwayat Imam Muslim, bahawa seorang perempuan yang pada akalnya ada kelemahan. Jadi ada seorang perempuan yang memiliki cacat atau kelemahan dalam akalnya. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, biasa memanggil Nabi dengan sebutan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini adalah uh, panggilan yang terbaik yang disebutkan oleh para sahabat ketika memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul tidak mengatakan, ya para sahabat tidak mengatakan ya Sayyidi, ya seydana. Dan seterusnya Maka para sahabat Memanggil Rasulullah SAW Sampai-sampai perempuan yang memiliki kelemahan dalam akalnya Memanggil Nabi dengan sebutan Yang paling ba bagus Yang paling baik Makom atau apa namanya Makom beliau yang paling utama Yaitu adalah utusan Allah ya Rasulullah ya Nabi Allah Wahai utusan Allah Saya memiliki keperluan kepadamu Fakolah Maka Rasul mengatakan Ya Ummah Fulan Wahai Ibu Si Fulan nah, Rasul pun memanggil dengan kunyah Rasul memanggil perempuan itu dengan kunyah Kunyah adalah sebuah nama Yang diawali dengan Ummun atau Abun Ibunya Si Fulan Mamanya Si Fulan Ayahnya Si Fulan ya, Ini juga adalah panggilan yang baik Kita memanggil teman kita dengan kunyah Aba Akilah Ya Aba Abdurrahman Ya Aba Abdullah. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. juga memanggil uh, para sahabatnya dengan kunyah. Rasul juga pernah memanggil Abu Hurairah dengan sebutannya Abu Hurairah. Dengan kun kunyah. Unzuri ayassika ki syi'ti hatta akdiya laki hajatak. Lihatlah di jalan mana yang engkau inginkan, sampai sampai aku tunaikan keperluanmu. Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada perempuan ini. Silahkan kamu mau di mana, di jalan mana yang ingin kamu uh, lakukan, yang ingin kamu uh, berkata kepadaku sehingga aku bisa menunaikan hajatmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka, lalu perempuan ini menunjukkan sebuah jalan. Kemudian uh, apa? Uh, perempuan ini Menunaikan hajatnya, keperluannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis ini bagaimana tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang perempuan yang ternyata memiliki kelemahan dalam akalnya. Bahkan Rasul memilihkan silakan tempat mana yang kamu inginkan, jalan mana yang kamu inginkan, agar si perempuan ini tenang, ya, leluasa bertanya, bertanya atau uh, apa namanya? Uh, menyebutkan hajatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diberikan pilihan, silakan jalan mana yang kamu inginkan, sehingga uh, si perempuan ini ya merasa lebih tenang ya uh, apa namanya, sehingga dia lebih luasa bertanya atau ngobrol dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah beginilah uh, sikap kita ya terlebih bagi para pendakwah, para ustadz, para guru maka. Ketika uh, ada seseorang yang bertanya privasi misalnya dia ingin pertanyaan itu hanya uh, di hanya si pendakwah yang tahu karena bisa berhubungan dengan uh, masalah rumah tangga dia maka pilihlah tempat yang mana si penanya lebih leluasa dan seterusnya ya maka ini bisa men lebih menarik dakwah lebih orang bisa Menerima apa yang kita sampaikan. Karena dia memilih tempat yang dia inginkan. ya Karena dia memilih tempat yang dia lebih luas, lebih privasi. Sehingga, tak kala kita menyampaikan dakwah. Tak kala kita menjawab, maka dia bisa menerima. Inilah termasuk contoh tawaduknya Rasulullah SAW. Dan rasul tawaduk kepada semua orang. Entah kepada perempuan, kepada laki-laki, kepada anak kecil juga. Dan apalagi kepada orang-orang dewasa. Nah ini juga menjadi perhatian bagi kita para suami Ya, Terkadang kita tidak memiliki sifat tawaduk kepada istri kita Kepada anak kita Tawaduk itu diperintahkan kepada setiap muslim dan kepada siapapun Entah suami kepada istri, su seorang ayah kepada anaknya seorang, uh, apa, Seseorang kepada tetangganya ya. Seseorang kepada pembantunya pun juga diperintahkan untuk memiliki sikaf tawaduk agar apa? agar hati kita menjadi tenang, hati kita tidak suka berburuk sangka, tidak memiliki dendam, tidak memiliki hasad karena kita memiliki sifat-sifat yang baik yang ada di dalam hati kita Ya, memang sulit apalagi kita memiliki kelebihan punya keutamaan, seperti kita punya harta ya kita punya anak buah rumah yang besar, mobil yang banyak yang membuat kita terkadang bisa sombong kepada orang lain karena kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh seorang bos, seorang pimpinan perusahaan kepada karyawannya. Itupun itu juga termasuk yang diperintahkan seorang bos, pimpinan perusahaan misalnya dia memiliki sikap tawaduk kepada karyawannya. Maka bagaimana caranya? Dia memiliki dunia, memiliki jabatan dan seterusnya. Maka diantara caranya adalah dia melihat, ya, dia melihat dirinya memiliki kekurangan. Dia mengingat dia, mengingat dirinya sering melakukan perbuatan dosa, sering melakukan perbuatan yang sia-sia. Tatkalah dia melihat karyawannya, kar karyawannya rajin, ya, suka sholat berjamaah misalnya. Jadi tatkalah dia melihat karyawannya, dia merasa karyawannya lebih utama dari dia. Entah dari sisi ibadah, dia mengatakan karyawan saya lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan saya. Saya sering melakukan dosa, banyak waktu yang saya sia-siakan. Dia mengingat kekurangan-kekurangan diri dia, kemudian melihat orang lain dengan kelebihan yang dia miliki, walaupun itu adalah pembantu, cleaning service dan seterusnya. Orang ini rajin beribadah, saya tidak rajin. Orang ini suka membaca Al-Qur'an, saya tidak rajin. Sehingga apa? Menimbulkan tawaduk kepada bawahan kita, karena kita melihat kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kita memiliki kekurangan tentu kita tahu bagaimana kekurangan kita. Di dalam kamar kita ngapain? Ya. Terkadang kita terlambat untuk ke masjid salat berjamaah. Jadi kita mengingat kekurangan-kekurangan kita, kita banyak salahnya kepada Allah dan melihat orang lain dengan pandangan kelebihan. Dia memiliki kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin salat berjamaah, dia rajin uh, apa namanya? membaca Al-Qur'an. Dia rajin dan seterusnya dia memandang orang dengan kelebihan-kelebihan yang dia dia miliki sehingga kita entah kita sebagai seorang pimpinan sebagai seorang bos misalnya tetap memiliki sikap tawadu karena, karena kita melihat diri kita punya kekurangan dan melihat orang lain dengan kelebihan kelebihan yang dia miliki entah dari sisi ibadah tadi sisi sedekah dan seterusnya sehingga apa melahirkan tawadhu'nya kita kepada bawahan kita sendiri. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala Beliau mengatakan, "Kāna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya'udul mari'b wa yashadu janā'iz wa yarkabul himār wa yujību da'watul 'abdi wa kāna yawma Bani Qurayzah 'ala himarin maqtūm bihablin hablin min līf wa 'alaihi ikāfun min līf." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Thimidi di kitab beliau Sunan Thimidi dan juga Ibn Majah, namun sanatnya lemah, sanatnya, sanat hadis ini adalah lemah, ya. Namun sebagian besar maknanya benar, sebagian besar maknanya benar. Ada riwayat yang shohih yang mengatakan dari Sahabat Anas bin Malik juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengunjungi orang sakit, suka ikut menghadiri proses jenazah suka juga uh, Rasul apa memperkenankan undangan budak ya undangan orang lain undangan orang fakir dan seterusnya. Ini adalah makna-makna yang benar yang terkandung dalam hadis ini. Sekalipun hadis ini lemah namun ada yang terkandung yang benar yang sahih yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengunjungi orang sakit. Kemudian menghadiri jenazah. Kemudian juga Rasul Uh, pernah dilihat mengendarai keledai, ya. kemudian memperkenankan uh, undangan budak sahaya dan seterusnya. Kemudian di hadis ini disebutkan pada hari Bani kureidhoh, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpung uh, orang-orang Yahudi yang mana mereka membatalkan perjanjian Rasul kepung. Nah, ketika uh, pada saat hari tersebut Rasul dilihat oleh para sahabat Berada di atas keledai Yang tali kekangnya terbuat Dari serabut Kemudian pel uh, pelanaknya Pelanak dari uh, keledai tadi pun juga Terbuat dari serabut Maksudnya apa? Aksesoris uh, kendaraan Nabi Itu sesuatu yang biasa Sesuatu yang murah Sesuatu yang tidak untuk dibanggakan Bukan sesuatu yang berkelas Jadi Tunggangan beliau adalah keledai, keledai adalah alat transportasi yang paling biasa. Kemudian aksesorisnya, tali kekangnya, kemudian pelanaknya pun juga terbuat dari sesuatu yang sangat biasa dan Rasul tidak malu untuk uh, menggunakannya. Ini juga termasuk hal yang bisa kita lihat dari tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau apa namanya suka mengunjungi orang yang sakit, bahkan anak kecil ya. Ketika ada anak kecil beragama Uh, Yahudi ya beragama uh, Yahudi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengunjunginya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajak dia untuk masuk Islam kemudian dia mau untuk masuk Islam makanya diantara hal yang kita lakukan saat menjenguk orang sakit adalah bukan hanya sekedar ketawa ketiwi bukan Jadi kita berikan dia uh, nasihat ya kita ingatkan dia tentang taubat kita ingatkan dia tentang keutamaan bersabar dan seterusnya, bukan hanya sekedar tertawa dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini yang kita sampai dengannya yaitu hadis nomor 333. Qala Imam Tirmizi hadatsana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi qala hadatsana Muhammad bin Fudail anil A'mas an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kanannabi sallallahu alaihi wasallam yudaa Ila khabz syairi walihalat sanikhati fayujib. Walau kadakan alahudiranin la Yahudiin, fama wajadama yafukuhat hatta mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Namun di sanatnya ada kelemahan. Kenapa? Karena terputusnya rawi dengan rawi berikutnya itu Imam Akhmas, seorang, tabi, seorang tabiin ini. Tidak mendengar hadis ini dari Anas, namun sini disebutkan A'mas dari Anas bin Malik. Padahal ada yang terputus sanatnya, ada rawi yang tidak disebutkan antara A'mas dan Anas bin Malik. Sehingga sanat ini adalah lemah. Namun Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab suhinya dari jalur yang lain. Bukan dari jalur Imam A'mas karena terputus, tapi dari jalur Tabiin yang lain yaitu Qatadah bin Da'amah As-Sudusi yaitu muridnya Anas bin Malik memang Qatadah mengambil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Anas bin Malik masy'al Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqadaruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam diran lahu bil Madinah inda Yahudiin wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi Kita baca dulu hadis yang disebut oleh Imam Tirmizi Kata Anas bin Malik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk jamuan roti yang terbuat dari syair atau gandum, namun gandum dengan kualitas yang rendah wal ihalah tisani dan juga dijamu dengan makanan ihalah. Ihalah adalah minyak yang dijadikan sebagai lauk. Jadi dalam makanan ya ada namanya makanan pokok. Di sini disebutkan makanan pokoknya adalah roti gandum. Nah, untuk memakan roti gandum tadi ada pelengkap. Kalau kita kan nasi, pelengkapnya adalah ayam, sayur, kecap, saus, kerupuk, dan seterusnya. Nah, semua itu disebut dengan idam. Ayam itu idam, kemudian kerupuk itu idam, sayur itu idam. Pelengkap dari makanan pokok itu adalah idam. Idam itu kalau kita bahasa sekarangnya adalah lauk pauk namanya. Termasuk ayam, termasuk sayur, termasuk tomat, termasuk kecap dan seterusnya. Cacapan juga termasuk. Itu termasuk bagian dari idam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang untuk makan. Yang mana makanan pokoknya adalah uh, roti gandum tadi. Namun ada juga sebagai lauknya, sebagai pelengkap makanan pokok yaitu namanya ihalah. Yaitu minyak yang dijadikan sebagai idam Entah minyak zaitun atau minyak yang lainnya Dibikin uh, suruk, dibikin macam-macam Sehingga bisa dijadikan sebagai uh, Kalau bahasa kitanya cacapannya Kalau kita kan roti cacapannya madu nah, Roti cacapannya selai Jadi roti Dan juga sebagai cacapannya Lauknya adalah ihalah Yaitu minyak Entah minyak zaitun dan seterusnya Namun minyaknya as-sanikho Apa as Yang sudah ada baunya Maksudnya bau bau tidak enak Tidak sedap Karena minyaknya lama Sudah lama bukan baru Jadi sama seperti makanan Secara umum ketika makanan ini Tidak ditaruh di kulkas Dia cepat berubah Baunya namun tidak sampai kepada Derajat basi ya Jadi hanya sedikit berubah Baunya Karena sudah lama makanannya Namun masih layak untuk dimakan Nah ini menunjukkan bahwa ketika makanan itu masih layak untuk dimakan Hanya sekedar baunya berubah tapi rasanya tidak maka jangan dibuang Itu membazir namanya Ya jadi ketika ada sebuah makanan Yang mana makanan itu masih enak untuk dimakan Walaupun berubah sudah baunya tidak enak Maka jangan di, dibuang Ini sebagaimana Rasulullah Wasallam diundang Makanan pokoknya adalah roti Kemudian ada cacapannya ya Ada apa namanya sih Nah, kalau bahasa Indonesia-nya apa sih? Cocolannya berupa uh, minyak, ya. Rasul berupa minyak, entah minyak kesamin atau minyak zaitun dan seterusnya. Namun minyaknya sudah berubah. Namun minyaknya ini baunya sudah berubah karena kelama, lama apa namanya, lama keberadaannya. Baunya tidak enak. Namun rasanya masih bagus, ya. Maka Rasulullah saw. Tetap memakan jamuan ini Ini menunjukkan yang menjamu siapa? Apakah orang yang berduit Orang kaya atau bukan? Bukan Orang yang fakir Orang yang miskin Yang tidak mampu membelikan makanan yang enak-enak Namun dia tetap mengundang Rasul SAW Ingin uh, menghormati Atau ingin Rasul apa namanya Bersama dia Dalam sebuah jamuan ya. nah, Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW tawaduknya beliau mau untuk hadir ke jamuan tersebut dan masih memakan makanan yang ternyata cocolannya tadi minyaknya tadi sudah ber, berbau Nah, kemudian di sini eh, Anas bin Malik mengatakan, Walakadaka nalla hudur on enda Yahudiin dan Rasulullah SAW memiliki baju besi di yang mana di sisi orang Yahudi. Yaitu kata kita baca dulu falawajadama yafukuha hatamata maka Rasulullah SAW tidaklah menemukan sesuatu untuk menebus apa namanya baju besi beliau sampai beliau meninggal dunia. Jadi kata Anas bin Malik kita ulang Rasulullah SAW pernah diundang untuk jamuan yang makanan pokoknya adalah roti dan lauknya adalah Minyak tadi, ternyata minyaknya sudah ada baunya karena sudah kelamaan Maka Rasul tetap yujib, tetap memperkenankan undangan tersebut Tetap datang untuk undangan tersebut Kemudian Anas mengatakan Dan Rasul memiliki baju besi yang tergadaikan, yang beliau gadaikan kepada orang Yahudi Dan Rasul tidak memiliki duit atau harta untuk menebus apa Uh, baju besi tadi sampai beliau meninggal di dunia. Nah, ini uh, hadis dengan jalur dari Aqmash ini ya, Mamir Afan. Hadis dengan sanad ini ada kelemahannya yaitu Al Imam Aqmash tidak mendengar ini langsung dari Anas bin Malik. Namun ada rawi yang lain yang tidak disebutkan sehingga sanadnya menjadi lemah. Namun yang semaklah dengan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari yaitu dari jalur Quta'dah bin Da'amah as muridnya Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum, syair gandum dan minyak yang sudah berubah baunya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya di kota Madinah kepada orang Yahudi dan mengambil dari hasil gadaian tadi syair yaitu gandum untuk keluarganya. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau menyebutkan fi hadza dalalaton ala kamali tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menunjukkan kesempurnaan sikap tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Perhatikan fal kana ta'amul ladhi du'a ilaihi sallallahu alaihi wasallam min aqallit ta'am wa aisyarihi Fa innau yujibu ila dalik, walihalah klu dhu'nin yattakub idaman, walstkhina alati hasilalha shayun minat ta'ghir fil ta'mi walra'ihah bi sabab tulul Jadi kata Syekh menyebutkan saat, uh, dan jika makanan yang diundang untuk Nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makanan yang paling biasa yang paling aisar yang paling bi biasa yaitu roti yang terbuat dari syair, gandum syair yang kualitasnya biasa. Maka Rasul tetap memperkenankan jamuan makanan ter tersebut. Nah, ini kita sebagai seseorang uh, muslim atau bertetangga ya jangan sampai kita menolak padahal kita mampu untuk menghadiri. Misalnya dia mengundang kita jamuan makan, kemudian dia menjamu cuma bubur. Ya, saya ada bubur nih. Ayah kita ke rumah makan-makan. Kalau kita memiliki waktu, kita tidak sibuk ya, tidak ada uzur, maka perkenankan. Sekalipun makanannya adalah makanan biasa, hanya sekedar bubur misalnya, yang ada cuma bubur sama bawangnya, ayamnya enggak ada misalnya, maka perkenankan. Ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperkenankan undangan makanan yang makanan cuma makanan biasa saja. Bahkan ihalah, ada lauknya terbuat dari minyak namun minyak ini sudah berbau, sudah berubah ya, baik berubah uh, rasanya dan juga adalah baunya namun tadi kita sebutkan tidak sampai ke tahap yang basi, yaitu sangat berubah sangat tidak layak untuk di, dimakan ada perubahan sedikit pada rasanya, ada juga perubahan dari uh, baunya, namun masih layak untuk di, dimakan berbeda kalau sananya sudah basi kalau kita makan sakit perut, ini beda kalau hanya sekedar sedikit saja berubah baunya cuma bau misalnya cuma baunya yang berubah tapi masih layak untuk dimakan maka makan jangan sampai dibuang ya atau misalnya ada perubahan sedikit pada rasanya namun dia masih enak maka jangan di, dibuang nah jadi inilah uh, bagaimana kata waduhannya rasulullah saw sebagai seorang pemimpin utusan allah subhanahuwataala orang yang paling bertakwa kepada allah orang yang akhlaknya sangat mulia melebihi manusia yang lain Rasul tetap memperkenankan undangan jamuan makanan yang paling biasa Dan juga apa? E, di dalam lauknya ternyata ada perubahan dari sisi rasanya dan juga dari sisi baunya Namun Nabi Alaihi Wasallam tetap memperkenankan Maka kita sebagai umatnya jangan sampai gengsi Jangan sampai kita malu Jangan sampai kita merasa lebih hebat, berbangga dan macam-macam Sehingga tak kala diundang oleh seseorang yang tampilannya biasa, yang kita tahu makanannya pun juga biasa, maka jangan sampai malu dan gengsi. Kenapa? Karena kita ingin mempraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin memiliki sifat tawadu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini juga disebutkan cerita oleh Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi dan Rasul tidak menemukan harta untuk menebus gadaian tadi sampai beliau meninggal dunia. Nah, kemudian eh uh, Sy Razak menyebutkan bahwa orang Yahudi ini namanya adalah Abu Syaham al-Yahudi. Disebutkan namanya adalah Abu Syaham al-Yahudi. Jadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli membeli darinya 20 sak makanan. Karena tidak memiliki harta, maka Rasul menggadaikan baju besinya. Dan Nabi akhirnya pada akhir hayat beliau Nabi tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk menebus uh, baju besi beliau. Namun, kata Syekh, "Hatta faqaha Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ma'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang menebus Baju besi beliau dari orang Yahudi Setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dari hadis ini kita Bisa simpulkan bahawa uh, Termasuk sikap tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau memperkenankan undangan Jamuan makanan Entah yang mengundang siapapun ya Bahkan hamba sahaya pun di, Mengundang beliau, beliau tetap hadir ya. Kemudian tadi makanannya Ternyata pun makanannya makanan yang paling biasa bahkan lauknya sudah berubah baunya dan rasanya, namun masih layak untuk dimakan, maka Rasul tetap memperkenankan dan memakan makanan tersebut. Nah, maka kita sebagai umat harus meniru beliau, agar orang jangan sampai sakit hati dengan sikap kita, karena kita tidak mau menghadiri. Diundang, terus diundang, terus. Kita tidak mau hadir dengan uh, berbagai macam alasan, padahal bukan uzur yang syar'i i. Karena yang mengundang ini orangnya biasa, makanannya juga biasa, kita tidak mau. Nah ini adalah bukan sikap seorang tawaduk, bukan sikap sebagai umat Rasulullah SAW yang berusaha mengikuti beliau. Rasulullah SAW di antara tawaduknya beliau dan bisa dilihat dari sikap beliau adalah ini, memperkenankan jamuan makanan siapapun yang mengundang dan juga bagaimanapun makanannya. Walaupun ada perubahan sedikit baunya rasanya namun masih layak untuk dimakan maka Rasulullah SAW tetap memperkenankannya. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor 334. Qala Imam Tirmizi haddatsana Mahmud ibn Bailan qala haddatsana Abu Daud Al-Hasari an Sufyan an Ar-Rabi' bin Subaih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Hajjara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin, wa qatifatun la tusawi arba'ata darahim fa Allahumma ij'alhu Hajjan la riyaa fihi walasumah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan di sanatnya ada kelemahan kerana lemahnya rawi yang bernama Rabi bin Sobi. Demikian pula gurunya yang bernama Yazid bin Aban al-Rokoshi. Namun hadis ini memiliki penguat hadis yang semakna dengan hadis ini. Namun dari hadis dari jalur Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di kitab beliau Mu'jamul Ausat. Nah jadi uh, insya Allah kita akan teruskan hadis ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Uh, ada jadi kita bisa simpulkan bahwa uh, di pertemuan kali ini ada satu hadis ya yang kita bisa sampaikan yaitu bagaimana Nabi saw uh, memperkenankan undangan ya orang yang biasa dengan makanan yang biasa pula namun Nabi tidak malu, tidak gengsi ya. Ini menunjukkan sikap tawaduknya beliau. Makanya sikap tawaduk Nabi itu dilihat dari akhlak beliau, dari beliau bermuamalah dengan orang lain, dari bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memperkenankan undangan, mengunjungi orang yang sakit, bahkan anak kecil sakit beliau kunjungi. Jadi tampak ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak beliau. Inilah yang kita bisa tiru agar apa namanya dakwah ini semakin menyebar dengan keindahan akhlak pendakwahnya, ya bukankah kesuksesan terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi di Jazirah Arab yaitu dengan dilandasi akhlak yang mulia, tawaduknya beliau, senyumnya beliau, keramahannya beliau kepada kaum muslimin dan seterusnya sehingga banyak berbondong-bondong orang-orang Arab di Jazirah Arab sana. Masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu SWT inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Apalagi setiap da'i pendakwah para ustadz sehingga orang tertarik untuk masuk ke dalam dakwah ini, ke dalam agama ini. Wallahu a'lam Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, Allah mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فالسلام عليكم ورحمة الله